guys satu lagu pamungkas besar untuk semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini terima kasih banyak Radio Tidak Sakti istimewa I didn't Sampai jumpa dengan waktu dan kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.